Begini saya punya hadis sohah dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna muhata allah layan barokatul ardi kata layu kola fil ardi lizolim antas zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zolim antas zolim. Sekarang begini misalnya contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya hmm. atas nama etika Jawa, nih, etika Jawa kita nanti tanggil lonteh. Iku sawangane secara etika wis urusani dewi dewi. Rausah mbak omongno iku lonteh sundel sembahgo. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonteh itu kelontean dan kusundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonteh itu sundel. Untuk orang BTS itu lontek atau suntek Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lontek atau suntek Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat Tentu mereka kita kasih ruang taubat juga kita kasih hak-hak sebagai martabat Sebagai manusia. manusia Tapi kita tetap akan bilang Bahwa itu namanya lonte sundel atau apa Ini rumah tenan Sehingga apa Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat Atau yang berprofesi lonte Orang inginnya itu dagang Secara baik-baik Orang inginnya jadi BNS secara baik-baik Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik Karena mereka tidak mau resiko Ngambil profesi cari uang Yang resiko dihujat masyarakat Bayangkan nanti mungkin Di era anak cucu kita Orang yang lontek yang sundel dibahasakan Itu hak asasi Sehingga orang mungkin Generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte Setiap perilaku sosial Dianggap hak asasi Dan itu awal dari tidak ada agama Jadi awal dari tidak ada Agama karna kemudian sing ternak yo ha asasi, sing lonteh jangep ha. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat. Anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan maling darani maling, lonteh darani lonteh. Itu menolong menolong agama Karena dengan stigma, dengan pelakupan-pelakupan masyarakat yang jelek, perilaku ini terdanggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan, ya? Tenang. Karena si A yang lontek itu dihujat masyarakat, yang lain-lain gak pernah ingin cita-cita jadi lontek. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat juga bercita-cita, tidak jadi apa? lonte coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat ibuku -ibu begitu juga tidak ada apa-apa paham -apa. makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte, karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu paham makanya aman lalu ini pula terkenang hadis riwayatul Ahmad Allah tidak mencabut barakatul arfi sehingga orang-orang golim tidak dikatakan antas antas itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadapnya nah risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar salah dikatakan salah tidak harus good tidak harus no good misalnya begini saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram bunga bank itu haram Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan helsing mustabil sebuah sistem keuangan tanpa nopo, tanpa nopo, bunga tanpa bank. Itu mohat. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus, riba itu harap. Saya itu pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting, karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya, saya...